Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum. Saya mau bertanya. Tadi Buya berbicara tentang orang munafik yang memecah belah. Untuk kejadian saat ini yaitu tentang Islam Nusantara. Saya ingin pandangan Buya tentang Islam Nusantara karena yang pertama adalah Islam Nusantara didukung oleh Ulil Albab, Azmadi Asra dan bahkan PBNU-nya sendiri. Itu akan mengiring terus, mengiring terus Islam Nusantara. Sementara Habib-Habib yang ada di Jakarta atau yang ulama-ulama yang lain uh, menolak adanya Islam Nusantara. Saya ingin pandangan Buya tentang ini karena saya bingung sekali. Mesti mana yang harus diikuti PBNU yang mendukung Islam Nusantara atau PBNU uh, atau Habib-Habib yang menolak adanya Islam Nusantara. Demikian Buya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun di saat orang kafir berdoa, kita tidak perlu mengamininya karena berdoa itu adalah memohon. Kalau kita mengamini juga kita... Ikut memohon, sementara yang dipuja adalah Tuhan-Tuhan palsu. Maka kita tidak perlu mengamini doa-doa mereka. Kalau mereka mengamini doa mereka, suka-suka. Kita tidak memaksa mereka untuk mengamini kok. Seperti begitu juga, jangan paksa aku untuk mengamini. mengamini. Ini adalah toleransi kalau orang mau bicara toleransi. Jangan negara-negara tidak mengamini, wah ini orang ekstrim, tidak ngerti toleransi. Oh Tidak, kalau saya berdoa, orang kafir tidak wajib mengamini. Kalau dia mengamini, ya suka-suka. Karena apa yang di yang disanjung, yang dipuja dan dipuji adalah bukan Allah, tapi tuhan-tuhan palsu yang mereka angkat. Adapun Islam Nusantara, dia menyebut dua nama, ulil nama-nama. Ini adalah tokoh-tokoh yang membawa kerusakan di atas bumi ini. Adapun dia di saat membawa Ormas Indonesia, nama Ormas. Dia ya terjerumus kalau dalam itu adalah kita tidak bicara tentang Islam nusantara Terserah namanya apa itu enggak penting. Tapi siapa orang yang di dalamnya yang menghidupkannya itu yang jadi masalah. Islam Nusantara, kalau secara istilah ya boleh saja. Kenapa tidak? Kita buat Islam Cirebon saja, ya tidak ada masalah asal akidahnya benar dan sebagainya. Cuma manusianya itu siapa? Nah, kalau manusianya disebut tadi yang telah mencetuskan Islam yang aneh, aneh Islam liberal tadi, ya sudah. Berarti apa? Dia mau pakai baju yang model lagi, barangkali bisa diterima dengan baju yang baru ini. Kalau misalnya pengurus besar ormas Indonesia Raya atau ilah-ila ilallah itu kok setuju? Nih, ini perlu dikoreksi. Kenapanya tuju yang demikian? Wong tokohnya. Ini kita tidak bicara tentang tentang organisasinya, tentang perkumpulan siapa manusia yang berjuang di dalamnya itu loh. Siapa yang berjuang di dalamnya? Kalau ternyata besok ada perkumpulan tidak usah Islam Nusantara, Islam Indonesia. Terlalu bahasa Islam keindonesiaan. Yang diinginkan adalah mungkin mengembalikan kepada Islam Indonesia beberapa tahun yang lalu. Yang tidak ada caci maki dan oloh-olohan, bisa. Dan itu sah, siapa pelakunya? Ternyata mendatangkan ulama-ulama yang jelas, tokoh-tokoh besar. Ulama-ulama didatangkan dari pesantren Jawa Timur, dilibatkan pesantren-pesantren besar dari tokoh-tokoh yang diakui. Ya benar, tapi kalau kita buat nama baru, biarpun namanya sama dengan nama yang selama ini ada, baik. Anggapnya Islam Wali Songo, namanya kan hebat. Tapi kalau pelakunya yang songong misalnya, jadi masalah. Wali Songo gelarnya, Islam Wali Songo. Tapi pelakunya adalah orang yang membuat kerusahaan tadi, nama-nama yang disebut tadi itu. Ya jangan dong. Masalah istilah saya tidak peduli dengan istilah enggak boleh kita meriputkan istilah tapi isinya itu siapa yang berjuang kalau isinya yang berjuang adalah orang liberal itu hanya pakai baju baru untuk lebih tajam dalam menipunya kalau ada ketua sebuah ormas menyetujui, ya ini lah kalau bisa menyetujui, ini bagaimana kalau menyetujui kebatilan, ya senang kebatilan jadi kita tidak mengkritisi tentang nama Islam Nusantara kalau nama bisa berubah, setelah kritisi ini jangan pakai Nusantara deh Pakai yang lainnya, tetap orangnya itu. Nah, itu kan baju beda. Jadi kalau saya pakai baju polisi, bukan langsung saya jadi polisi. Intik tangan, siapa itu? Bu Yahya, kalau pakai baju polisi. Oh itu hanya mau difoto saja sama Pak Polisi, selesai. Bukan berarti saya langsung jadi polisi, masalah baju, boleh-boleh. Tapi tetap manusianya itu loh, siapa? Apalagi dua tokoh yang disebut tadi ini. Nah ini jelas sudah. Jadi kalau masalah baju, jangan kita, sekarang kita membahas tentang istilah. Eh, eh jangan terbawa kepada istilah. Siapa pelakunya selesai? Kalau pelakunya adalah membawa Islam liberal, Islam ngaco, ya pakai label apapun, biarpun Islam, Quran, Hadis, sunnah, kitab sunnah, tidak ya, kita percaya. Entah pelakunya. Kadang harus waswada kita. Dan memang orang munafik itu selalu seperti itu. Orang munafik itu akan selalu dengan bermacam-macam cara. Dia akan pakai bermacam-macam baju. Karena namanya munafik, Munafik, bajunya baju kita, pakai baju sini, baju situ, baju sini Sehingga orang munafik itu bajunya banyak Kalau sama orang Hindu pakai baju Hindu Kalau orang Buddha pakai baju Buddha Kalau pakai Nadi Amur Islam munafik Itu seperti orang munafik kalau kumpul sama orang Yahudi, lidah Yahudi Kalau kumpul sama orang Islam gitu Kayaknya Islam bawa Al-Quran ini. Bahkan bawa nama pondoknya mbahku, bapakku, dibawa semuanya. Ini yunat. Oh, situ. Tamanya munafik. Selalu pakai baju yang macam-macam. Bajunya banyak itu. Sekarang baju barunya Islam Nusantara. kalau Islam Nusantara ternyata dipegang oleh tokoh-tokoh mulia. membela, membela kebenaran yang sesungguhnya. Saya bergabung di situ. al menjadi pendukung Islam Nusantara tara akan tapi kalau ternyata pelakunya adalah pembawa keonaran, pencemar, men penoda akidah, enggak ada perlunya kita ikut. Jadi permasalahannya adalah bukan urusan nama. Tapi siapa pelakunya. Maka kalau sudah orang-orang tersebut membuat program apapun, se seindah apapun, kita tidak boleh mudah terpengaruh. Sebab yang namanya orang munafik akan selalu menyusupkan kemunafikannya ingin membawa orang-orang kepada kepada kekafiran, lihat ayat selanjutnya kalau kita baca, bagaimana mereka mereka menginginkan kita tuh masuk ke agama mereka, ayat selanjutnya itu. orang munafik dengan bermacam-macam cara menginginkan agar kita sama dengan mereka orang kafir pun demikian, melalui antek-anteknya dari kaum munafik untuk menjadikan kita seperti mereka dan persis, kalau kita belum ikut mereka itu, belum puas mereka, bermacam-macam cara, model pokoknya harus kita ikut mereka, dan na'udzubillah kalau sudah ikut mereka, ikut grup mereka, biarpun kita solallah kopiahnya putih, masih bajunya putih, tapi artinya sudah anti Islam, anti Islam yang benar. Ini adalah duri dalam daging umat Islam. Tak peduli, biarpun dia adalah kita tidak sebut menyebut tokoh, apakah ketua Ormas atau apa, biarpun dia jubahnya berkibar kayak apapun, tidak. Kalau sudah ikut Islam ngaco, dia adalah ngaco. Kita perlu menyelamatkan umat. Jika betul cerita dari ibu tersebut sebab kita tidak pernah peduli dengan urusan istilah. Tidak pernah kita ngurusi istilah itu. Saudara dengan bagaimana MUI islam Nusantara. Saya tidak pernah punya urusan. Kalau masalah nama mah terserah. Wong dulu ada Islam Ngacu itu pakai ganti nama kok. Islam yang enggak ngacu mulai dari nama Darul Hadis dulu kemudian Islam Jamaah LDII semua macam-macam ternyata ingin nama. Ya tetap itu saja. Pak Haji Abdullah kalau pakai baju putih jadi Haji, Haji Abdullah. Kalau yang lain tetap Haji Abdullah enggak akan mohon maaf Haji Abdullah jangan tersinggung nih. Ini contoh ini. Hmm, ini tetap itu kalau bu, Buya Yahya, bu, Buya biar pun pakai anu ya tetap ya. ya ya seperti itu. Jadi kalau masalah baju yang macam-macam tidak akan berubah hakikat siapa orang yang pakai baju tersebut. Hati-hati. Oke, bangga-bangga dengan pemikiran. Itu musibahnya. Karena dia dipupuk kesombongan. Makanya paling susah sama orang Islam liberal nih. Dia dibobok kesombongan. Saya simpati saya pun enggak saya ada aja ngomong nih. Simpatisannya dari sebuah pondok, simpatisannya sudah tidak diajak ngomong. Karena apa? Kesombongan dipupuk. bubuk. Dinasihati diajak ngomong tidak bisa. Karena memang sudah munafik. Lihat, Makanya hati-hati, jangan simpati kepada mereka. Jadi simpatisan saya sudah menjadi orang pembangkang kebenaran. Diajak benar susah. Dinasihati tidak bisa. Kita perlu ilmu itu menambah kita khusus. Kita perlu ilmu tambah kita sujud. Kita perlu ilmu tambah kita bisa menangis kepada Allah. Kita perlu ilmu bukan untuk bangga-banggaan. Ini loh, ini seperti itu yang kita inginkan. Dengan orang kafir tetap kita tidak boleh bermusuhan. Akan tapi bukan berarti harus kita akui sebagai agama yang benar. Yahudi dan nasrani lihat kalau ada orang nasrani datang ke sini kok lapar, wajib kasih makan nak santri. Ada satu rombongan orang nasrani di perjalanan kelaparan tu, kasih makan tu. Lihat jangan khawatir. Sama dengan orang Islam makannya, tidak kita bedakan. Ada rombongan bis. Dari Jawa Barat ke Jawa Timur, tak tonya kelaparan sih, masuk Albaqah kasih makan. Siapa rombongan orang Nasrani kasih makan? Karena dia kelaparan di pinggir jalan, tidak punya duit, kehabisan duitnya dicopet. Alasannya nyopet orang Islam. Tetap kita tolong dia. Bukan Islam nyopet, karena memang orang Islam banyak di Indonesia. Lihat ini jadi kita, tapi kita tetap mengatakan agama A itu adalah agama tidak benar. Selesai. Di saat kita mengatakan agama itu di luar Islam tidak benar, bukan berarti kita harus mengajak perang dan bermusuhan. Hati-hati dengan pemikiran yang aneh itu. Dari mukadimah dari Habib Isa itu menunjukkan kepada itu, mereka memulai rundang-undang Al-Qur'an, dirubah seenaknya sendiri. Kalau orang ngaku Islam enggak ikut aturan Quran, terus gimana? Ikut aturan akalnya sendiri. Yaitu motor di sini, motor itu lebih asik pakai susu karena saya suka susu, enggak bisa jalan. Ya tetap motor pakai ben bensin, susu lebih mahal dari bensin biarpun lebih mahal dari bensin tetap harus pakai bensin itu orang sehat, gak usah ngatur pakai akalnya sendiri